Sekarang ini pertama giat melawan korupsi. Oh, itu giat paling gede sekarang tuh. Kenapa? Ini negara kita ini kan titipan Allah. Ya. Ini negara kita besar dan kaya. Kekayaannya harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat konstitusi. negara kita kaya enggak besar enggak besar kaya kekayaannya dikuasai oleh negara tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu amanat konstitusi Bisa disalah gunakan di korupsi Oh koruptor itu enggak kalah bahayanya sama teroris bang teroris malah bunuh orang langsung koruptor bunuh orang pelan-pelan Dikurusin dulu dibikin lapar susah susah susah mati itu jahat, hei hei jahat jihad melawan koruptor. Apalagi Pak SBY udah diklar, saya akan honos pedang di barisan paling depan. Sihat melawan korupsi. Amin. Amin.